sama Adela, Compact Production dan juga ada Fuji Audio untuk Bangkalan Madura Kita goyang kembali bareng Mona Lisa Adela untuk tulurku Bangkalan Kembali kita goyang, semoga